Kita jalan-jalan ke jalanannya yuk oh, oh. Perdana Rekord Surabaya Barokah Abadis Harus pak, bu. Harus oppe, ja. Kasih tau, kak, ja. På, ja, bu,